Pusat markasnya majlis Raudah Jadi kita akan mulai gerakan dakwah kita dari Musullah ini Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai gerakan dakwahnya Dari masjid Nabawi Rasul waktu hijrah itu Pertama kali bangun masjid, kemudian Disitulah Rasul memulai Gerakan dakwahnya yang barokah sampai Sekarang ya, mudah-mudahan Gerakan dakwah kita barokah untuk kita, keluarga kita Teman-teman kita, orang-orang yang mencintai kita dan kita cintai khususnya ila yaumil yaumah amin Allahumma amin. Pada malam hari ini menyambung apa yang disampaikan Habib Muhammad tentang keutamaan bulan Rajab pada Rabu yang lalu, maka Rabu ini saya masih karena nuansanya Rajab ya. Juzbatnya pending dulu. Kita ambil pembahasan tentang hekma-hekma Isra Mi'raj. Jadi ambil poin-poin hekma-hekma Isra dan <coughs> Kita tahu bahwasanya Israq dan Mi'raj itu peristiwa yang tidak dialami oleh siapapun Peristiwa itu hanya dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dua perjalanan, satu perjalanan di muka bumi Yang satu perjalanan meninggalkan bumi Jadi kalau Israq itu di muka bumi, Mi'raj meninggalkan bumi Israq itu artinya diperjalankan di malam hari Me'arot itu artinya tangga. Me'arot itu artinya tangga. Tangga berarti naik ke atas. Ya. Makanya dengan me'arot itu orang bisa ngerti bagaimana Rasulullah SAW bisa menembus alam yang luar biasa itu <tuh> hanya dalam hitungan waktu yang sangat singkat karena Rasul menggunakan tangga. Ya menggunakan tangga dengan buruk menggunakan tangga antariksa tangga dunia lain gitu ya yang menyebabkan jarak yang dekat jauh itu menjadi de, dekat waktu yang panjang menjadi pen, pendek semuanya serba baroh, barokah insyaallah kita akan bahas mulai dari awal satu waktunya Isra dan Mi'raj itu waktunya malam hari waktunya malam hari karena itu siapapun yang pengin sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala siapapun yang pengin Mendapatkan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Siapapun yang pengen mencapai kecernihan hati bersama Allah ta'ala Syarat nomor satu adalah Dia harus bisa menghidupkan waktu malam Dia harus bisa menghidupkan waktu malam Entah satu menit, entah dua menit Entah satu jam ada waktu malam yang dia hidupkan betul Ya diantaranya waktu ini Bainal Isya'in diantara maghrib dan dan isya dihidupkan dengan zikir, dengan doa, dengan wirid, harus ada bagian dari waktu malam yang digunakan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, uh, yang maknanya ya, yang maknanya siapa yang takut maka dia akan jalan di malam hari. Man khaf wa adlet, wa man adlet balag al manzil. Siapa yang takut dia jalan di malam hari Siapa yang jalan di malam hari Akan sampai ke tempat yang di, dituju Ketahuilah sesungguhnya Dagangannya Allah itu gak murahan Dagangannya Allah adalah sur, Surga Maknanya begini Siapa yang takut Takut gak nyampe tujuan Siapa yang takut Amalnya tuh kok dikit gitu ya Gak bisa selamat dari neraka Siapa yang takut gagal Sampai ke ke surga Adelaj Maka dia akan menggunakan waktu malam untuk berjalan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi perjalanan di malam hari itu Secara dohir memang kan lebih berkah Macetnya kurang Kurangnya banyak atau dikit Banyak Kemudian Kalau jalan malam hari itu lebih capek atau lebih Lebih ringan Lebih ringan Dibandingkan di siang hari Siang tuh panas ya Kemudian jalannya juga ruwet gitu kan butuhkan banyak pikiran kalau malam tidak tenang jalan cenderung lebih lebih sepi kemudian di malam hari itu memang subhanallah bumi itu dilipat makanya orang kalau pergi jalan malam itu lebih cepat jarak yang jauh terasa lebih de dekat kalau siang rasanya nggak sampai sampai gitu ya walaupun jamnya sama tapi rasanya itu nggak sampai sampai tapi kalau malam tidak ya rasanya itu bisa dekat cepat gitu rasanya enggak enggak enggak jauh maksudnya seperti itu. Kalau perjalanan dohir perjalanan zahir di malam hari itu dilipat waktunya, dilipat jaraknya. Kemudian menjadi lebih mudah ya, lebih ringan, tidak ada macet, maka perjalanan ruhani juga begitu. Perjalanan ruhani juga juga begitu. Perjalanan batin itu juga seperti itu. Maka siapa yang pengin dapat kekhusyukan ya malam itu lebih mudah. Siapa pengin cepat nyampe derajat yang tinggi kalau siang dia tidak sampai-sampai Kalau malam derajat yang tinggi yang mestinya ditempuh sekian lama Malam dia gunakan untuk ibadah Maka bisa menggapainya dengan dengan cepat Karena itu orang-orang soleh Menggunakan waktu malam betul-betul Untuk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah Kita-kita yang belum soleh ini niru-niru saja -niru Walaupun cuma berapa persen Ada waktu malam yang digunakan untuk ibadah Jangan lewat semuanya Jangan lewat semuanya Dulu orang-orang soleh kalau matahari itu eh, kalau adzan subuh tiba nangis, ya adzan subuh bukan bukan sedih sama adzan subuhnya, sedih waktu untuk berduaan dengan Allah itu habis. Ibarat dua kekasih lagi bercengkerama itu ya, nanya punya waktu berapa jam? Tiga jam. Oke kita bercengkerama tiga jam. Begitu misal dipasang alarm ya, dit, dit, dit, dit, habis tiga jam. Kira-kira gelo sedih atau senang? Ya habis waktunya, waktunya habis nunggu 24 jam lagi. Ya nanti apa namanya satu hari lagi kita akan bisa ngobrol lagi tiga jam lagi misal seperti itu. Nah orang-orang soleh itu waktunya ngobrol dengan Allah yang tidak diganggu siapapun adalah malam, hari, anak tidur, ya teman nggak ada yang berkunjung, ya kan nggak ada orang yang Nagih hutang jam 2 malam nggak ada toh, nggak ada. Walaupun nagih hutang tetap nagihnya siang hari tidak jam 2 malam gangguan-gangguan itu enggak ada. Makanya asyik berdua dengan Allah Subhanahu wa asyik berdua dengan Allah. Begitu masuk subuh, gloh, wah habis waktunya. Kenapa? Subuh yang tidur pada bangun. Ya, waktunya berinteraksi dengan masyarakat, dengan salat berjamaah di masjid, Ada ketemu orang, enggak ada waktu untuk privat dengan Allah Subhanahu wa dalam sunyi, dalam sepi. Makanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal kalau kita baca sahih Bukhari Awal-awal perjuangan Nabi Sallam sebelum diangkat menjadi Rasul, Rasul itu yatakhul bi ya, di gua hirok. Beliau itu berkholwat, ya berkholwat. Nabi Sallam di gua hirok, berkholwat di gua, gua hirok. Yata'abat layaliah, beribadah di malam-malam hari dan lama sebulan, dua bulan, ya. malam digunakan untuk untuk ibadah. Sampai akhirnya Rasulullah Sallam ditemui oleh malaikat. Jibril alaihissalam Itu Rasul menggunakan Waktu malam Betul-betul untuk ibadah Nah itu dituruh oleh orang-orang yang yang soleh Makanya syarat kalau kita ingin mi'orot Naik tangga langsung Naik tangga itu ibaratnya Kalau kita naik lantai tiga nya rauzoh itu Pakai tangga kan capek Nah naik tangga itu pakai lift Tahu-tahu Sama jarak yang ditempuh sama Tapi kalau naik lift Capek atau tidak? Tidak capek Tidak capek tiba-tiba kok sampai ada kecepatan yang yang lebih karena naik lift. orang-orang nah yang ibadah di malam hari itu dia naik ke derajat tinggi pakai lift gitu, cepat gitu. Syaratnya menghidupkan waktu malam. Ini ini memang sengaja saya bahas ringkas biar cepat selesai sehingga kita punya gambaran hikmahnya Isra dan Mi'raj itu apa. Kemudian yang kedua, tempatnya. Selain waktu ada tempat. minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aku selaladi Ba'arakna, haulahu linur ayatina, inna huwa sami ba'sir. Tempatnya dari masjid ke masjid. Isra' itu dari masjid ke, ke masjid. Sementara me'aradnya dari masjid ke Allah. Me'aradnya dari masjid ke Allah, ketemu Allah Subhanahu Wataala. Allah tidak bertempat di sebuah tempat maha suci Allah dari diliputi tempat. Tapi dari masjid hingga ketemu Allah Subhanahu Wataala. Maka di situ. Ada sebuah pelajaran, kalau kita ingin betul-betul bisa mengorot, kita harus punya tempat yang bagus. Kita harus punya tempat yang yang baik. Kita harus mengawalnya dari tempat yang benar-benar bersih. Ya, dan tempat yang terbaik di muka bumi adalah mas, masjid. Makanya tadi saya katakan di awal sebelum kita streaming, Rasulullah SAW begitu masuk kota Madinah, maka yang dilakukan Rasul pertama kali adalah membangun masjid. Membangun tempat yang, yang bersih, membangun tempat yang baik sebagai awal dari gerakannya untuk menyebarkan syariatnya Allah Subhanahu wa Wataala. Nah, kita kalau pengen beroraz ke langit, pengen dekat sama Allah, ya harus punya tempat yang baik, tempat yang bersih untuk kita memulai sesuatu di situ. Ya, dari mas, masjid. Kemudian menuju masjid yang sekelilingnya diberkati, berarti dari tempat yang baik menuju tempat yang yang baik. Dari tempat yang berkah Bilbaka tamu barokan, dari tempat yang berkah menuju tempat yang berberkah. Kemudian melewati apa? Melewati tempat-tempat yang berkah. Karena memang Rasulullah berhenti di Petlehem, Rasulullah berhenti di Bukit Turzina, Rasulullah mampir, gitu ya, singgah di tempat-tempat yang menjadi nampak tlah para nabi dan dan Rasul. Salihuna dan Rasulullah solat di situ. Ya solat di tempat ter tersebut. Ini menunjukkan kalau Rasul diajak oleh Allah swt dari tempat yang baik menuju tempat yang baik dan singgah di tempat-tempat yang baik. Nah, kalau kita pengin sukses, maka kita harus punya tempat yang baik, sering-sering berada di tempat yang baik dan mengunjungi tempat-tempat yang baik. Di antaranya adalah salat berjamaah di masjid, kemudian e, kita hadir di majelis ilmu, kita kunjungi nampak tilas orang-orang yang yang saleh, mungkin e, ada sekolah yang dulu didirikan wali tertentu, ini tempat beliau ngajar di situ. Ya kita duduk di sana, aktif di situ. Itu nanti akan mengangkat derajat kita tanpa kita sadari. Jadi duduk di tempat yang buruk menurunkan derajat tanpa disadari, duduk di tempat yang baik mengangkat derajat tanpa di disadari. Naik, tapi nggak krosong naiknya. Tiba-tiba sudah tambah pahalanya. Sehingga dikatakan siapa duduk di majelis ilmu, duduk saja ngelamun. Itu pahalanya lebih utama daripada sholat sunnah seribu rokaat padahal nggak sholat sunnah dia, dia nggak sholat sunnah duduk saja gitu, tapi langsung diangkat. Yang mengangkat apa? Tempatnya itu, tempatnya mengangkat derajatnya setinggi tingginya. Siapa berada di arafah ketika wukuf di arafah? Siapa berada di arafah? Tempat dan waktunya tepat, maka dia diampuni dosanya segede apapun dosanya, karena tempatnya bagus dan waktunya apa? bagus. Ini pelajaran kedua dari isra dan miraj. Kita harus punya tempat yang bagus dan kita harus sering berada di tempat yang yang bagus. Nah, itu nanti akan mengangkat derajat kita. Kemudian yang ketiga, waktunya sudah, tempatnya juga su, sudah. Manusianya juga harus dipersiapkan. Yang mau berangkat ini harus dipersiapkan. Seperti misalnya temanten baru. Mohon maaf di sini ada temanten baru enggak ya? Saya mencium aroma temanten baru di sini. Kayatannya di pojok kanan saya. Walaupun sudah hampir kada luar ya, itu ada Mas Agung itu kan belum lama kan nikah itu ya, di pojok itu Mas Agung. Temanten baru atau Mbak Mbak yang baru jalan jadi manten katanya ada juga di situ walaupun mungkin dua tiga bulan yang lalu atau salah ya, itu ada tuh Mbak itu ya. Orang mau jadi temanten itu kira-kira asal jadi temanten atau ada persiapannya, persiapannya kalau orang Jawa mandi dengan tujuh rupa bunga, mandi kembang betul kan? dengan bunga tujuh rupa ada orang mengatakan, wah pip itu klonik musrik dan lain sebagainya, itu orang aneh orang mengharumkan diri kok dibilang musrik sunnah mempersiapkan diri untuk selaminya dengan harum-haruman biar wangi, lah orang Jawa itu lebih suka pada wangian yang asli yang enggak enggak campuran dengan kimia wangian asli itu asal dari tum, tumbuhan dari bunga, bunga sehingga tubuhnya betul-betul harum dipersiapkan, tubuhnya dipersiapkan biar apa, layak ketemu uh, mempelai pria Mempelai pria dipersiapkan biar layak ketemu dengan mempelai wanita. Wanita dipersiapkan betul. Nah, Rasulullah SAW ketika akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wataala maka Rasul yang sudah sangat hebat itu pun dibuat lebih hebat lagi. Rasul sudah sangat hebat dibuat lebih hebat lagi. Kenapa? Karena akan bertemu Allah Subhanahu Wataala. Ya, kita lah kalau mau ketemu orang biasa, ya udah mandi, ya, dia ya biasa. Tapi ketemu orang yang lebih biasa, lebih dari biasa, udah mandi, kadang kita mandi lagi, ya kan? Sudah mandi, mandi lagi. Sudah harum, pakai parfum lagi. Kita, kenapa tuh kamu ini, udah mandi, udah bersih, kok pakai mandi segala, mandi lagi, pakai parfum. Saya mau ketemu dia, saya mau ketemu dia. Lu, lu ngapain sampai begitu? Iya, memang pantasnya beliau ditemui dengan cara begini. Kalau nggak begini kurang, kurang pas, kurang afdol rasanya, rasanya kurang afdol Nah begitulah kita mau ketemu Allah Subhanahu Wataala. Kita disuruh membuat diri kita layak bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu pun proses, itu butuh pro proses. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia pilihan, beliau itu sudah terbaik, ya, tubuhnya terbaik, rohnya terbaik, semuanya terbaik, itu masih di dibuat lebih baik lagi. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mau mi'raj, mau mi'raj, Rasulullah didatangi malaikat, dibelah dulu dadanya. Kemudian dibersihkan hatinya Padahal tidak ada kotoran di sana. Ya tadi ibaratnya kita udah habis mandi Kok mandi lagi ya Padahal gak kotor, kenapa mandi lagi Biar lebih seger, biar lebih fresh Biar lebih harum Begitu pula Nabi SAW Beliau itu gak ada kotoran Zadahu tuhran ala tuhri. Tapi kenapa Rasulullah dibersihkan lagi dadanya Apa ada kotorannya, gak ada kotorannya Zadahu tuhran ala tuhri diberi kesucian di atas kesucian, udah bersih dibuat lebih bersih lagi. Kenapa? Karena akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pesan, kalau kita pengin berhasil mencapai derajat kedekatan dengan Allah taala, jangan pernah mengatakan hati kita sudah bersih, diri kita sudah bersih. Tuduh dirimu dengan semua keburukan yang layak dinisbatkan pada kita. Ria, ujub, sum'ah, takabur. Jangan katakan saya udah enggak sombong kok. Jangan ngomong saya udah enggak ria. Jangan ngomong saya udah nggak ucap. Oh saya nggak punya ucap. Saya nggak punya riak. Saya nggak punya sombong. Jangan mengatakan seperti tuduh diri kita dengan kesombongan. Masih banyak kesombongan di diri saya. Masih banyak riak di diri saya. Masih banyak ucap di diri saya. Kemudian teliti. Ada benar ndak itu? Bersihkan. Ya kalau ada kesombongan ya udah. Termasuk ciri-ciri orang yang punya kesombongan. Orang yang tidak mau belajar dari musuhnya. Iya. Anggal loh. orang yang tidak mau belajar dari musuhnya. Belajar itu mesti dari teman ya? Jadi belajar dari musuh mau enggak? Orang yang musuh kita kita suruh belajar dari dia. Kalau kita enggak mau belajar dari orang yang musuhi kita, maka kita telah berbuat sombong. Kenapa? Karena Rasul bersabda, "Al-kibru badrul wa gumtun nas." Yang namanya sombong adalah patrul menolak kebenaran. Jadi kebenaran itu ditolak. Kenapa? Karena yang nyampekan orangnya tidak demen sama dia. Itu orang tidak asik deh. Musuh saya, saya tidak cocok sama dia. Saya musuh sama dia. Dia musuh sama saya. Ngapain saya belajar dari dia? Buat apa saya ambil il, ilmunya? Tidak penting ilmunya. Ilmunya tidak penting. Ilmu itu milik Allah Ta'ala. Bukan milik dia, bukan milik saya, bukan milik anda, bukan milik kita. Miliknya Allah Ta'ala. Allah bisa titipkan kepada siapapun. Maka jangan katakan ilmunya tidak penting. Siapa tahu Allah munculkan ilmu yang sangat penting dari lisannya. Maka Sayyidina Ali mengatakan Unzur maqal walatan zurman qal Lihatlah apa yang diucapkan Jangan melihat siapa yang mengucapkan Memang di awal-awal kita belajar Kita harus belajar dari orang yang benar-benar Kita ketahui akidahnya benar Ilmunya benar gitu ya. Tapi dalam perjalanan Kita ketemu siapapun itu kita ambil ilmunya, tinggal kita konfirmasi Ini benar enggak ya yang disampaikan Tanya sama yang lebih enger, ngerti Yang disampaikan betul atau ti tidak Jangan sampai kita salah handang atau salah per persepsi Sampai di sini paham? Tuduh diri, sombong ada enggak ya Ujub ada enggak ya Sumahnya ada enggak ya Kira-kira kalau ada orang ngomongkan kita itu Kita seneng, senengnya seneng bangga Atau seneng sebagai bentuk syukur Kalau senengnya bangga namanya ujub Ujub hancur tuh pahala amal kita Misal, wah Habib Novel itu Masya Allah ya Itu jamaahnya banyak orang yang ganteng di gitu Misal kok tiba-tiba saya Biar dengar itu, biar dengar, Edwin biar tahu Ini sum'ah namanya Namanya sum'ah Hancur tuh pahala saya, habis Pahalanya habis Tapi kalau dengar gitu Alhamdulillah ah, Saya itu jelek Tapi kok ada orang yang bilang Apa namanya saya ganteng Dilihat dari mana ya Pake sedotan kali liatnya ya atau orangnya matanya lagi sakit kali, seperti itu. Alhamdulillah, saya ditutup Allah Ta'ala, dikembalikan ke Allah, syukur, itu jadinya pahala. Wa amma bina amati rabbika fahadbir. Kita suruh nuduh diri kita dengan keburukan-keburukan yang ada, tapi jangan buat itu putus putus asa, buat itu semakin bersemangat untuk memperbaiki diri, untuk bersihkan diri dengan nambah amal soleh, dengan nambah zikir, dengan nambah istighfar, dengan nambah sholawat, dengan nambah takbir, dengan nambah tahmid. Semua upaya pembersihan hati itu dilah dilakukan. Bersihkan dulu hatinya. Syaratnya di situ. In lallaha layan duru, Sungguhnya Allah tidak melihat. La atsadikum wa la ila suarikum. Nggak lihat bentuk tubuh kalian. Nggak lihat paras wajah kalian. Ganteng ya nggak butuh Allah. Ya cantik ya Allah nggak butuh. Badanmu keker ya Allah nggak. Nggak butuh. ya Kelihatan amalnya banyak Allah yang nggak butuh. Kadang jasadnya ini amalnya banyak. Jasadnya amalnya apa? Banyak kadang jasadnya murah senyum. Tapi hatinya busuknya luar. Biasa na'udzubillah min zhalik biasanya penipu tuh murah senyum enggak? Murah senyum, berarti saya penipu. Ya enggak, insyaallah naudzubillah min demikian. Orang mau nipu itu biasanya murah, murah senyum. Cuman kan air mukanya kelihatan, toh. Air muka penipu itu keli, kelihatan gitu. Dia uh, mau nawari barang sama orang. Maaf, sales itu kan mirip-mirip sama orang mau jual barang itu loh kan ya. Maksudnya kan punya ciri-ciri itu ya. senyum. Ayo, Pak, ini barangnya bagus, senyum gitu kan? Uh, itu senyum gitu Kelihatannya bagus Kalau memang dia jujur dalam jualnya Maka dia sales yang baik Tapi kalau dia gak jujur berarti dia seorang penipu Kan seperti itu nah, Lohirnya kelihatannya bagus Allah gak lihat itu Memang betul lohir penting dilihat Tapi bukan itu yang pokok dilihat Allah Maksudnya Allah gak lihat itu Yang paling pokok yang dilihat Allah adalah Kondisi hatinya seperti apa Allah lihat hatinya seperti seperti apa. Makanya orang-orang soleh fokusnya bersih hati. Bersih hati dan bersih hati itu gampang-gampang susah. Kadang kita merasa sudah bersih, ternyata kotornya luar biasa. Masih ingat ceritanya ada orang saleh salat jemaah 70 tahun. Suatu hari dia mundur ke shof yang kedua, dia merasa, "Wah, saya enggak layak di shof kedua. Pantasnya saya di shofar." pertama langsung dia istighfar 70 tahun sholatku berarti pengen dilihat orang di sholat pertama apa nanti kata orang kalau saya di sholat kedua ini berarti selama ini saya sholat bukan cari perhatian Allah cari perhatian manu, manusia dia sadar ya Allah selama ini sholat niatnya belum belum bener itu orang yang mau bersihkan hati ya ngerti kalau yang nggak mau bersihkan hati ya udah nggak ada bedanya dia ya biasa biasa biasa saja nah ini penting bersihkan ha, hati ada pesan di situ kemudian -Tariq. Sebelum melakukan perjalanan Pilih teman yang baik Ya, Kemudian uh, Kendaraan yang yang baik Kendaraannya baik Temannya juga baik Makanya ketika Rasulullah SAW akan Mi'raj, Rasulullah itu ditemani Dengan malaikat yang luar biasa Malaikat Jibril dan malaikat Mikail Dua malaikat ini yang menjemput Nabi Muhammad Rasulullah SAW Makanya kita kalau mau berjalan ke Allah taala, enggak bisa jalan sendiri. Kita butuh teman, shohbah fillah, persahabatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya hikmahnya mempersaudarakan antara Muhajirin dan Anshar. Fulan adalah sahabatnya, saudaranya fulan. Fulan adalah saudaranya fulan. Fulan adalah saudaranya fulan. fulan, fulan. Dipilah sama Rasul. Kamu sama ini, kamu sama ini, kamu sama sama ini. Persaudaraan ini yang membuat orang itu cepat naik. Orang kalau jalan sendiri enggak punya teman capek nanti sehingga dulu para ulama itu mengikat persaudaraan, ya uh, Abdul Ahad, ya Pak uh, Ohwafillah, mereka membangun persaudaraan di antara temannya. Kita sering menemukan catatan, semisal ayahnya Habib Ali al-Habzi, saya bilang Muhammad ayahnya itu Habib Muhammad bin Utsim buat membuat persaudaraan dengan dua temannya, perjanjian. Yuk kita sama-sama mengamalkan uh, kitab ini selama tiga tiga bulan, tanda tangan, bareng bareng. Lha nah, kalau ada ada teman yang yang menemani kita begitu, amal tuh enteng. Amal tuh nikmat, rasanya tuh enggak enggak enggak berat. Butuh kita punya teman, teman berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan masing-masingnya mending tujuannya sama. Ya tujuannya sama. Semua itu nanti jadi jadi ringan sebagaimana perjalanan keluar kota kalau sendiri enggak enak ada yang nemenin itu lebih lebih ringan ada yang nemenin ngobrol di jalan itu lebih enteng tiba-tiba tidak terasa maka berjalan kepada Allah kalau ada yang menemani rasanya lebih lebih cepat karena itu Habib Ali Al Habsyi dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam roa Ru yaqodah ru'aiha ya qodah ketemu langsung Saiful Mola Syamtuddur itu disaudarakan dengan Habib Hasan Ahmad bin Hasan Al Aidrus kamu bersaudara dengan dia Rasulullah selalu melakukan seperti itu. Ada persaudaraan. lah orang yang jalan sendiri mesti temannya setan. Maka janganlah saya tidak butuh yang lain. Saya akan jalan sendiri. Temannya setan. Oh Nabi aja ditemani kok. Kamu tidak butuh teman. Emangnya kamu lebih baik dari Nabi. Kamu lebih baik dari Rasul. Rasulullah tuh tidak sendiri. Ada yang mana menemani. Makanya kita cari. Cari uh, sohbah villah dengan teman yang baik. Ya, teman yang bisa membuat semangat kita itu semakin menggebu Semakin kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala dengan segala kekurangannya. Yang penting tujuannya adalah satu, yaitu Allah Subhanahu Wataala. Seperti saya punya teman-teman di Jogja ni, nah, sahabat-sahabat Pak Taji, Pak Agus, Pak Soho, Mas Agung ni, teman-teman di Jogja, itu menambah semangat saya untuk ibadah, untuk dakwah dan lain sebagainya. Beliau-beliau juga gitu, tambah semangatnya, karena berteman dengan saya, semangatnya ber bertambah. Nah ini termasuk bagian hikmah Hikmah dari Isra dan Me'raj Teman yang baik Dan jangan lupa kendaraan yang hebat Rasul tidak sembarangan loh ketemu Allah kendaraannya Buruk Buruk itu sekali melangkah sejauh pandangan mata Coba bayangkan Kendaraan model apa itu ya Sekali melangkah sejauh pandangan mata Padahal pandangan mata itu unlimited kan Selama ada cahaya di situ bisa dipandang Betul kan Walaupun ada yang suram pandangannya kelihatannya Tapi itu tidak ter terbatas Sekali melangkah, wush, sejauh pandangan mata Dibutuhkan kendaraan yang hebat Nah kita mau berjalan sama Allah, ya kita butuh kendaraan yang hebat Alhamdulillah sudah ada empat mata, pilih salah satu Itu hebat semua kendaraan Entah Maliki, Syafi'i, Ambali, Hanafi Itu kendaraan-kendaraan yang luar Biasa tunggangi itu, pakai gitu nah, Kemudian ada toriqah yang macam-macam Ambil itu toriqah yang ada Mau Kodiriah, mau Naksabandiyah, mau Shadiliyah, mau Alawiyah Mau di janiah apapun toriqahnya yang muqtabarohi yang diakui. Maka pegang. Tapi jangan toriqah yang tidak cetroh. Nah toriqah yang tidak contohnya begini. Toriqah yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada toriqah kok tidak mau sholat. Udah itu mesti tidak cetroh. Buang gitu. Ya. Toriqah mengatakan sholatnya toriqah kami tidak butuh gerakan. Eh, ini. Kalau kanjeng nabi yang sudah ketemu Allah juga masih gerak sampai bengkak kakinya kok. Kamu tidak pakai gerakan. Ya sudah jangan diikuti yang seperti itu. Itu tidak disebut toriqah itu namanya walaupun dikasih judul tarekah itu bukan tarekah karena tarekah itu syarat nomor satu harus sesuai dengan Al-Qur'an dan dan sunah dan banyaklah tarekah ada qadiriyah ada Syadiliyah ya kemudian ada alawiyah macam-macam kan tinggal kita pilih yang yang mana asalkan itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah saya enggak nyebut tarekah apapun ya yang enggak cetro saya enggak tahu soalnya saya itu lebih suka bahas tarekah yang cetro cetho kalau yang enggak cetho urusana de di, Dewi, wong sama yang cetho aja kita sudah cukup banyak ngapain mikirin yang enggak cetho enggak enggak cetho yang jelas tunggangi itu kendaraan jangan langgar syari syariat syariat itu kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa taala selama kita berpegang pada syariat kendaraan yang hebat ya sampai enggak lah, kalau kendaraannya enggak dinaiki teman enggak ada yang menemani lah kapan berangkatnya enggak nyampe-nyampe enggak berangkat berangkat Lanjutkan dikit boleh? Ya, udah berapa menit saya ngomong ini? Setengah jam loh ya. Saya ngomong sudah setengah jam. Boleh dilanjutkan? Krosok setengah jam. Enggak krosok, monjenengan tuh kapan krosoknya tuh? <guluh> Moga junjuk silakan diminum. Maaf buat pemirsa dan pendengar. Saya ngomongnya agak cepat malam ini ya. Bukan saya cepat-cepatkan, memang Lisannya cepat sendiri gitu Direm gak mau maunya ngomong terus itu ya Jadi ya saya ikuti aja lisannya Mudah-mudahan suatu saat saya bisa ngerem. Waktu, waktu Rasulullah Merod Rasulullah itu naik buruk Buruknya yang megang pelananya itu Pelananya dipegang malaikat Jibril Tapi tali kendalinya yang megang malaikat Mikael Rasul tinggal duduk manis Disubirin enak ya Cepat gitu ya nah, Itu juga ada gambaran memang kalau kita pergi bersama orang-orang yang tahu itu ya, udah pasrah aja sampai sampai itu. Enggak usah kakean ngeyel. Sampai sampai itu, pasrah sama supirnya. Ya pasrah sama supirnya. Oh, supirnya malaikat Mikail, malaikat Jibril kan. Rasulullah ya pasrah aja. Nyampe enggak nyampe ternyata ketemu Allah Subhanahu wa taala enggak banyak nanya, Jibrilnya saya mau dibawa ke mana ini? ini ada apa nih sebenarnya, enggak atau duduk Rasulullah SAW, itu Rasulullah SAW yang punya kebesaran luar luar biasa Alhamdulillah ini minumnya apa tadi? oh pantas saya dikasih teh sama Mas Edwin ini ya, biasanya saya dikasih kopi Mas Edwin ini ngerti habibnya sekarang ngurangi kopi, saya biasanya satu hari itu lima gentong kopi, ya. sekarang ini satu hari kadang satu cangkir atau kadang dua dua cangkir tidak lebih dari dari itu lanjutkan waktunya sudah temannya sudah kendaraannya su sudah ya kan kemudian hatinya dibersihkan juga su, sudah setelah itu ternyata rasulullah saw masih dipertemukan dipertemukan dipaksa ketemu mau ketemu Allah lo lah ini tapi sama Allah Malaikat Jibril selalu mengantarkan ketemu dulu nih. Ketemu dulu. Dengan siapa? Seluruh Nabi dan Rasul. Setelah ketemu dengan seluruh Nabi, seluruh Nabi dan Rasul di Masjidil Aqsa, Naik ke langit. Ketemu dulu nih di langit. Dengan Nabi-Nabi yang ada di setiap langit. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Ya kan? Langit kedua. Ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nanti terakhir di langit ketujuh. Menurut pendapat yang terkuat. Ketemu dengan Nabi Ibrahim AS. Langit keenam. Ketemu dengan Nabi Musa AS ketemu ketemu ketemu ketemu ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Hikmahnya apa di situ? Hikmahnya kalau kita pengen sukses, ya rajinlah menjalin silaturahim dengan orang-orang yang sukses. Pengen sukses kok di rumah enggak pernah silaturahim sama orang yang sukses, mimpi kali. Mau jadi mubalig yang tenar, enggak mau enggak mau kumpul sama mubalig-mubalig yang tenar, ya selamanya enggak pernah tenar gitu. Ini kalau bicara cari ketenaran ya, tapi naudzubillah min, min dzalik. Masa kita mau cari kata ketenaran? Pengen jadi mubaligh yang suaranya, atau jadi seorang dai yang suaranya didengar oleh umat dalam hati mereka, maka ya kumpul sama dai-dai yang suaranya didengar. Kumpul sama kiai, para habaib, yang suaranya itu merasuk ke dalam jiwa, jiwa umat. Duduk bersamanya. Duduk, butuh waktu. Saya minimal, saya duduk dengan Almarhum Haib Anistu 10 tahun. Duduk 10 tahun. Kenapa duduk dengan beliau 10 tahun? Karena beliau suaranya didengar oleh umat. gitu. Lah kita duduk bareng pengin ketularan gitu. Pengin ketularan. Siapa tahu berkat duduk ini pertemuan yang terus-menerus, pertemuan yang terus-menerus tertular, menjalas-janas. Siapa yang duduk bersama dengan seorang akan jadi sama dengan orang tadi. Sama dengan orang orang tadi. Nah, kalau duduk lama enggak bisa minimal liqa ada pertemuan. Ada per pertemuan, bertemu dengan guru ini, bertemu dengan guru ini, bertemu dengan guru ini, bertemu dengan guru ini. Karena dengan pertemuan itu roh saling bertukar informasi tanpa disadari. Hatinya ngobrol. Kadang kita ini yang, yang yang yang ketemu nggak ngerti apa apa, tapi roh kita ngobrol gitu. Roh kita ngobrol dengan roh orang yang bersangkutan. Lah kalau ketemunya orang soleh tukar informasi nih, tukar informasi. Makanya Nabi Musa alaihissalam tuh yang paling paling apa ya? Paling ngotot, Nabi enggak boleh turun ke muka bumi Balik, balik, balik, balik Kembali dulu ketemu Allah, kembali ketemu Allah Kenapa? Karena Nabi Musa mendapatkan manfaat Yang luar biasa ketika bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nah Rasulullah juga dapat manfaat Suruh kembali ketemu Allah lagi kan asyik gitu Ya, asyik Enggak ada yang tidak senang ketemu Rasulullah Dan Rasulullah ketemu siapapun senang Karena beliau dapat sesuatu juga Ya Walaupun beliau sudah punya Tapi maknanya itu jadi ber Berbeda, Itu sunatullah Dipertemukan Makanya jangan sombong Gak perlu saya berkunjung sama dia Gak perlu saya kumpul sama dia Udah saya udah merasa cukup Gak perlu begini, gak, gak perlu begini. begitu Betul? E, kita harus berkunjung kan? Ke orang-orang yang soleh Kemudian Hikmahnya lagi ya nih. Ini hikmah-hikmah, poin-poin yang ada di Israel Me'oratul poin-poin penting yang kadang luput dari dari kita semua. Kita lebih suka merenungkan hikmah yang terakhir, salat. Makanya salatnya pada enggak khusyuk. Makanya salatnya pada enggak benar. Karena diambil langsung akhir. Langsung akhir salat gitu ya. Prosesnya dapat salat itu ikuti, nanti salatnya bisa benar. Rasulullah dapat salat enggak langsung dapat. Itu salat mau pulang baru dikasih salat kan begitu ya. Mau pulang baru dikasih salat nih, salat gitu. Itu mau pulang Nah kalau kita mau, mau mendapatkan hadiah salat itu biar bisa bagus salatnya jadi khusyuk manfaat rasa rasanya salat ada ya prosesnya diikuti. Proses diikuti bagaimana? Rasul bersihkan hati ya kita ya upaya bersihkan hati biar salat kita itu ber, bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada nabi dan rasul yang lain mak nah, kita sallallahu alaihi wasallam pada teman-teman kita saudara kita muslimin muslimat kepada apa nama para ulama para ulama nanti akan ketularan kebersihan hatinya. Tertular Sehingga ketika menghadap Allah Ketemu Allah Udah siap Ini dadanya udah sih Siap Allahu Akbar Lahain takbirnya enggak Allah enggak ceto gitu Takbirnya itu Bisa menggetarkan hatinya sendiri Dan menggetarkan orang Orang lain Karena takbir itu Allahu Akbar Allah maha besar Bukan mau disuarakan ke orang Nomor satu itu Nyadarkan diri sendiri Allahu Akbar menyadarkan diri sendiri. Ketika kita masuk ke dalam hati dengan Allahu Akbar, maka keluarnya orang lain juga akan terpana. Allahu Akbar. Suaranya saja sudah buat orang berubah. Tapi kalau kita sekedar dipulutnya saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar. Orang dengar opo opowi. Kan begitu. Yang lain dengan orang yang sudah menggunakan hatinya. Nah selama ini kita sholatnya sudah Alhamdulillah, tapi hatinya belum sholat. Fisiknya udah sholat, hatinya belum sholat. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena proses mi'raj ini dari esoknya nggak kita ikuti. Dari esoknya nggak kita ikuti. Makanya dikatakan tombu ati ono limo. Gak ada sholat awan lakono ada nggak? Judulnya apa tuh? Tombo ati iku ono limo per koro kaping siji, mo cokoran sak manani kaping loro. Sholat wangi, lakonono. Sholat wangi apa sholat awan? Sholat wangi. Nomor dua, sholat wangi. Sholat malam, jalankan. Tidak ada sholat si, siang. Meskipun sholat sunnah di siang hari kan ada, diakobli ada kan, dhuhai ada. Tapi tekanannya untuk bersih hati itu sholat mat, malam. Karena me'raj, isro itu di malam, malam hari. Tahajud itu diperintahkan juga di malam, malam hari. Memang malam ini punya sesuatu. Nah kalau itu semua kita kejar, nanti sholat kita semakin abot. Di hati itu semakin kerosol sholat. Gitu. Sholat itu akan semakin bermakna. Cintanya sama sholat juga semakin nambah. Sholat, sholat. Ada rasa cinta pada sholat. Dan kadang kita tuh cinta sama sholat aja. ndak? Aduh, sholat. Tuh ndak orang cinta? Boleh bicara tentang cinta dikit? Boleh. Ada ndak orang jatuh cinta tidak mau ketemu kekasihnya? Enggak ada, Tuh orang yang jatuh cinta itu pasti kangen sama yang dicintai, betul? Orang jatuh cinta pasti pengin ketemu dengan dengan kekasihnya, betul? Betul enggak? Lah, sekarang kita cinta salat enggak? Cinta salat enggak? Enggak gua cinta. Begitu apa namanya mau salat saja ah beratnya. Salat lagi. Gitu kok cinta. Orang yang cinta sama salat itu dengar kata salat, yes, salat. Senang hatinya, hatinya se -senang. Kita belum sampai makam maha sama sholat itu belum. Jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku pecintanya sholat-sholatnya marah. Ngaku-ngaku kamu cinta sama sholat. Wong saya aja manggil kamu, kamu enggak pernah datang segera. Hai al-sola, nanti nanti. Hai al-sola. Ditambah insyaAllah, kalau diajak sholat tidak mau, kasih sukses. Ayo sukses. Sama tidak mau. Nanti, nanti, nanti. Makanya orang yang tidak mau sholat, itu susah sukses. Paham kan? Sukses dunia susah, sukses akhirat juga su susah. Maka indahnya panggilan adhan itu luar biasa. Hayya ala sholat, hayya ala sholat, hayya ala falat, hayya ala falat. Artinya ada pesan di situ, eh sholat ini tidak buat kamu rugi duniamu. Gak buat kamu rugi akhiratmu. Kamu kalau sholat beneran, jangan khawatir. Dijamin sama Allah, sukses, sukses. Sampai ada pesan gitu, ayo alal, falah, ayo pada suk, sukses. Sukses itu macam-macam. Falah itu diantaranya kesuk, kesuksesan. Sampai di sini jelas? Udah, jam berapa sekarang ini? Loh, udah hampir satu jam saya ngomong. Hampir, belum, belum. Tapi sudah hampir. Hampir, tadi ngomong kan menjelang Adhan isya. Sementara Adhan isya kalau gak salah itu sekarang 18.38 Kalau gak salah waktu Solo Berarti ini ngomong sekitar jam setengah itu 7, nah, setengah 7, sekarang udah jam setengah 8 Kurang 10 menit Berarti saya udah hampir 1 jam Bicara Yang terasa ya Alhamdulillah Yang gak terasa juga Alhamdulillah Pokoknya sudah hampir 1 jam ya, Udah hampir 1 jam Malam ini memang saya gak bisa panjang-panjang ya Karena saya setelah Isa saya ada tugas di kisraqin, ya, ini panitianya nya Ya yabib langsung kan gitu kan langsung yabib jangan lupa bib setengah sembilan lubib gitu ya awal bener ini teman teman Jogja tenang tenang saya rela meninggalkan serakin demi anda semua, iya oh serakinnya bingung bu oh, bib jangan bib silahkan berkelahi dengan teman teman Jogja itu, ya, insya Allah nanti terima tamunya juga terlaksana, ngajarnya juga terlaksana, puorokah semuanya ya. Amin insya Allah, jadi begitu diantaranya begitu ya menemui para Nabi dan Rasul. Kemudian hikmah lagi ini hikmah Esodan dan, dan Meers, ternyata manusia bisa dialog dengan ruh. Manusia itu bisa dialog dengan dengan ruh. Ada yang nanya kalilnya mana? Berarti ini orang Rodok, anu ya buta kali ya. Kalau orang nanya manusia bisa dialog dengan roh masih nanya dalirnya mana orang itu berarti tu buta atau tuli. Nah itu Esra dan Mekras tu nabi itu kira-kira dialognya dengan nabi Musa dialognya dengan nabi Ibrahim itu nabi Ibrahim dan nabi Musa wujudnya manusia atau roh. Itu kan roh rohnya nabi Musa rohnya nabi Ibrahim rohnya nabi Adam. Wong ketemu nabi Adam nabi Adam bilang marhaban b. Bi wa Zulhwanabib Zulh. Selamat datang anak yang baik Dan dan Nabi yang baik Diucapkan marhaban loh. Makanya kita kalau mau lihat itu ya Sintur Durar itu Dan jenisnya Marhaban Marhaban Ya nur al ayni Marhaban Kita pakai marhaban Marhaban Ada orang nanya Ngapain itu marhaban Marhaban Bet'ah Marhaban bet'ah Berarti Nabi Adam berbuat bet'ah kali ya Kita kaya Allah itu kan juga Marhaban Marhaban Malaikatnya Malaikat penjaga langit juga Marhaban Marhaban, maka kita kalau Nyebutkan jenis nabi ya, marhaban Ya pantas gitu ya, nah, itu kalimat yang Disampaikan para ambi awal Jadi di situ ada dialog Antara ruh dengan Manusia, manusia Dengan ruh Bahkan, bukan cuman dialog Ada sholat berjamaah Antara manusia jadi imam Ruh sebagai Makmum, -ma ngadep Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu di Masjidil Aqsa Makanya kalau di pengajian kan sering uh, Semoga Ruhnya orang-orang soleh yang hadir di majlis ini Kan begitu ya Ada orang ngomong, masa bisa ruh, ruh datang pengajian gitu kan Ada yang komentar gitu Masa ruh datang pengajian, mau di kuburan ya di kuburan Gak bisa datang pengajian Lah itu ruhnya nabi bisa sampai masjidil aqsa itu Semua nabi dan rasul Ada yang ngomong, lah itu kan nabi Kalau yang itu kan bukan nabi <laughs> ya Itu kan lah ha? nabi Kalau yang itu kan bukan bukan nabi Al ulama warathatul Ambiya, Nabi yang ngomong, para ulama itu pewaris Nabi. Jadi apa yang berlaku pada Nabi bisa berlaku pada para ulama meskipun kualitasnya ber, berbeda. Faham sampai di sini? Bisa bertemu ruh dengan dengan jasad manusia, manusia bisa bertemu dengan ruh. Tapi anda jangan gampang-gampang percaya sama orang yang ngaku-ngaku aku bisa melihat ruhnya Fulan. Waduh! Dududu, ini kalau yang ngaku-ngaku itu -ngaku berarti ciri-ciri pal, palsu. Lah yang asli biasanya diam-diam saja nyantai, dia diem gitu. Gak ngomong-ngomong. Apalagi ngomong ini roh bapakmu, ada orang barusan meninggal bapaknya. Roh bapakmu barusan dari sini. loh Wow ya? uh, senang kan orangnya ya. Lima hari kemudian kata bapakmu kamu suruh ngutangi saya lima juta. Kacau ini modus itu. Itu modus dan banyak loh yang kena tipu model begitu pak. Ba. Banyak itu makanya jangan percaya sama yang aku, Naku, nggak ada ruh mem memperbincangan utangan limang juta gitu ya, tidak seperti itu kecuali orang dimimpikan silahkan kamu sedekah pada dia, dimaini langsung gitu. itu lain lagi kan ya? ceritanya bukan dia yang berbi berbicara, makanya kita harus hati-hati. Nah perjumpaan dengan ruh itu ternyata bisa terjadi dialog yang yang membahas kehidupan. Jadi yang, dia, yang dibahas itu bukan Bukan apa namanya akhirat, tapi yang dibahas adalah kehidupan kita di dunia ini di, diomongkan oleh Roh ter, tersebut. Ya, Rohnya akan ngomong kepada kepada kita. Makanya Nabi Musa as itu ketika ketemu Rasulullah s, nangis. Jadi Roh tu bisa nangis ya. Di langit ke enam Nabi Musa ketemu Rasulullah s, sebelum Rasulullah pergi Nabi Musa nangis ter, terisak isak, nangis betul, terisak isak. Ditanya, kenapa kamu nangis? Ini Nabi anak anak muda, Nabi yang satu ini anak muda, tapi umatnya itu bisa mengalahkan umatku dan masuk surga lebih dulu daripada daripada umatku. Artinya Nabi Musa itu muji Rasulullah dan apa namanya iri yang baik itu, iri yang baik, meri ya, kok aku rasa kau yang unu gitu kan? Sebab dengan umatnya semakin banyak, derajatnya semakin tinggi dan menyesali kenapa saya tidak bisa jadi jadi semakin tinggi seperti anak muda ini gitu loh, paham kan? Ternyata di situ Roh juga bisa mena, menangis, menyesali e, kekurang berhasilannya walaupun sudah berhasil. Ya walaupun sudah ber, berhasil, itu kan informasi yang yang menarik. Roh bisa mengajar yang hidup. Makanya kadang kan ada ulama-ulama yang belajar dengan rohnya ulama terdahulu. Asal gak ngaku-ngaku ya -ngaku, ini ulama bener loh ya. Ya kalau yang model begitu-begitu gak percaya yang begini-begini. Ya terselah yang begitu gak percaya yang begini, yang begini percaya yang begitu kok ya. Nah, makanya usah kita yang begini gak usah begitu. Yang begitu biar begitu, yang, yang begini ya silahkan begini. begini. Setuju? Nah kenapa yang begini? Belajar dengan ruh yang terdahulu. Dalilnya mana? Ketika kita umat Islam yang belum lahir. Jangankan kok sudah jadi jasad. Kita yang belum lahir sudah diajarin oleh Nabi Ibrahim AS rohnya Nabi Ibrahim dari langit bahkan ini mengajarinya bukan di dunia loh ya. Mengajarinya dari langit ketujuh. Dari langit ketujuh ngajarin, sampaikan pada umatmu. Surga itu tanahnya subur, airnya enak. Ya, dan tanamannya adalah kalimat laa haula wala quwata illa billah. Perintahkan umatmu untuk banyak-banyak mengucapkan kalimat itu. Selain yang lain subhanallah, alhamdulillah, wa laa ilaaha illallah, wallahu akbar. Berarti yang mengajari Al-Baqiyatul Solehat Zikir ini adalah Nabi, Nabi Ibrahim AS Yang mengajari Nabi Ibrahim AS Di langit yang ketujuh terjadi majlis ilmu Antara kanjeng Nabi dengan Nabi Ibrahim AS Di langit yang ketujuh Puncaknya langit Paham sampai di sini? Berarti hikmah Esau Merah itu Banyak atau dikit? Banyak Lagi, boleh lagi Oh lah, boleh memang tinggal dengerin gitu. Lha yang ngomong ini yang boleh apa tidak nih serakin gire-gire. Jadi kalau saya cepat berhenti itu gara-gara teman serakin loh ya. Kroyo aja buat pengajian kita jadi nggak bisa lama gara-gara serakin. Ini. Ya Pak, Pak Armin. Pak Armin. Jadi gini, uh, ketika sampai di pintu langit pertama, sampai di pintu langit pertama kan Rasulullah berhenti, kendaraannya berhenti, buruknya berhenti, malaikatnya berhenti. Padahal ini yang ngawal jenderal-jenderalnya malaikat. Tapi sampai langit pertama itu berhenti. Kenapa? Pintu langit ditutup. Jadi langit itu ada pintunya. Faqara al-bab dikatakan dalam hadis yang sahih, Malaikat Jibril itu faqara al-bab, mengetuk pintu langit. Tentu yang namanya ngetuk Tapi bunyinya enggak tok tok tok, enggak. Tok tok itu kayu. Ya, kalau pintunya dari dari apa tembaga, bunyinya bukan tok tok, deng deng deng kan begitu. Nah kalau langit itu pintunya apa? Wallahualam enggak ngerti kan? Terbuat dari apa? Yang jelas diketuk oleh malaikat Jibril salam dan ketuknya pakai apa gitu kan? Udah pokoknya itu untuk mendekatkan pemahaman kita. Malaikat Jibril ketuk pintu, artinya minta izin masuk, minta agar pintunya dibukakan. Nah pintu tertutup. Malaikat enggak berani membukakan pintu itu kecuali jelas siapa yang masuk. Ya kan? Siapa itu? Jibril. Ini jenderalnya malaikat mau masuk pintu langit, minta izin coba bayangkan. Berarti peraturan langit ni ketat atau enggak ketat? Ketatnya luar, luar biasa. Siapa itu? Jibril, Manak. Kamu datang bersama siapa? Ini yang di dalam langit pertama malaikatnya bisa ngerti kalau malaikat Jibril lagi bawa teman tu. Ya, padahal kan tertutup. Kau ngerti kenapa? Oh mungkin ni pintunya tembus pandang. Yang atau lagi mengatakan karena yang datang itu membawa cahaya yang cahaya membuat langit pertama itu menjadi terang benderang lebih dari biasanya sehingga penasaran kamu bawa teman ya siapa yang kamu bawa malaikatnya penasaran bapak teman kan siapa kalau malaikat jibril sendiri langsung dibuka silakan masuk tapi kalau bawa teman nanti dulu ini temannya nih teman yang boleh naik atau gak boleh naik karena kalau judulnya teman naik itu gak bisa balik biasanya ruh langit pertama itu tempat kumpulnya ruh di situ. Ini kalau udah masuk, gak bisa turun ini Ditutup pintunya Tanya, siapa yang bersamamu? Muhammad SAW Nabi Muhammad Apakah beliau sudah dipanggil? Diutus Maksudnya, apakah sudah dipanggil Untuk ketemu Allah, mi'araj gitu Iya, sudah dipanggil Langsung dibukakan pintu langitnya tuh. Bukakan, merhaban, selamat datang Malaikatnya senang, ini yang ditunggu-tunggu ini Lu malaikat penjaga langit pertama itu kan Gak boleh turun-turun, tugas jagap itu ya jaga pintu transit di situ terus. Jadi pengen ketemu Rasulullah SAW makanya senang ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di situ ada hikmah langit itu ada pintunya. Ada pintunya. Makanya jangan gaya-gaya saya udah pergi ke langit ketiga sapa wakmu. Kadang ada orang suka gaya begitu kan, saya udah pergi ke langit keempat. Kamu tuh siapa pergi ke langit ke keempat? Pikirannya gampang nebus langit. Ya mungkin langit rumahnya kali, ya langit langit langit langit gitu mungkin. Maka enggak usah enggak usah kumpul sama orang yang terlampau melangit-langit. Mesti mumet akeh racetone gitu ya. Kumpul saja sama orang yang syariatnya kuat ya. Kemudian apa yang dijabarkan itu sifatnya syariat. Walaupun itu suatu yang menambah hikmah ya, makrifat, tapi syariat gitu, bukan bicara yang melangit, langit enggak, tetap di koridor syari Syariat nyantai gitu. Ya, nyan, nyantai. Itu diantara antara hikmah Isra dan Me'arad, tentunya malam hari ini tidak mungkin saya kupas poin-poin itu baru poin-poinnya belum di, belum dikupas dalam loh ya. Tadi saya bicara poin-poinnya belum dikupas diku, Nah kalau mau dikupas poin-poin tadi, nah insya Allah satu tahun nggak rampung. Ya satu tahun nggak nggak rampung. Jelas. Ada yang mengatakan Bib, tapi itu kan hadis-hadis tentang isroq dan me'arad itu ada yang bertentangan. Adesnya begini, hadisnya begitu, makanya tanya sama ulama. Nanti jadinya enggak pertentangan. Memang peristiwa esok dan erat itu berlak terjadi beberapa kali, bukan cuma sekali. Ada yang dalam mimpi, ada yang yang ketika esok dan erat be betul. Nah, yang mimpi itu latihan. Mimpi itu latihan. Rasul dikasih mimpi dulu, biar nanti kalau praktek enggak kaget. Dikasih mimpi dulu, biar nanti kalau praktek tidak kaget. Ya, satu bah. Jelas? InsyaAllah nanti ribu depan kita sambung lagi ya Sebelumnya Saya mau umumkan sesuatu Nanti saya minta bantuan teman-teman Untuk mengumumkan ini dimanapun oh, Mas Rani Disoteng dulu Mas Rani Bisa? Hadirilah tablik akbar Peringatan Isra'a Me'oraj Dan bedah buku Berjumpa dengan Allah Rahasia keagungan Isra'a Me'oraj bersama Habib Novel al A'jrus Jum'at malam tanggal 15 Mei waktu jam 8 malam sampai jam 10 insya Allah di Musullah Raudhotul Jannah Majlis Ar-Raudh Jalan Dewutan nomor 112 Semanggi Pasar Liwon Solo jadi Jum'at besok Jum'atnya lagi atau Jum'at kurang lebih 10 hari lagi, 9-10 hari lagi kita akan menikmati Musullah ini Uh, semaksimal mungkin ya dan kita niatkan peringatan esok dan peharos sekaligus insya Allah khutubul bukhori saya mau baca sahih bukhari, baca lid itu insya Allah nanti 10 hari lagi ha hatam uh, tugasnya mas Roni dan kawan-kawan untuk banyak membacanya dia ya. biar cepat hatam karena saya insya Allah akan keluar keluar pulau seminggu eh, insya Allah jelas ya nanti tolong yang punya masjid punya musala ambil satu wajah enggak usah banyak-banyak tempelkan di masjidnya minta izin dulu sama takmir ya kalau nempelkan itu kerjaan sampai buat masalah karena ada tempat yang enggak boleh ditempelkan ya tapi usahakan diumumkan ini enggak perlu difoto jadikan profile picture kemudian di-share share gitu biar semua orang tahu biar suasana Isra Mi'raj itu betul-betul terasa Peringatan Esol Merot kan Nabi sendiri yang mengalami nggak memperingati. Ya mau Nabi, ayo sobat-sobat, kita peringati Esol Aneh Wahaneh orang orang. Nabi oh, Nabiya masih ada kok ya. Rasul memperingatnya dengan menceritakan, kan begitu. Nah kalau kita ya dari dari tahun 1400 tahun setelah 1400 tahun ya kita menceritakannya tuh ya itu peringatan tuh menceritakan kembali ya itu gitu loh. Jadi kalau menceritakan Esol dan Merot dikatakan bedah ya berarti ya, ya neh gitu. Gak usah ada pelajaran Esol dan Merot. Mau kita, mau Allah aja mengagungkan. Mong kita enggak mengagungkan. Itu termasuk syiarnya Allah Subhanahu Wataala. Sekarang ada orang bisa kan geger. Orang sampai planet Mars geger. Uh, bisa sampai planet Mars. Ya, hebat luar biasa. Masuk berita dunia. Sampai ke Jupiter masuk berita dunia. Rasulullah sampai sedar mutahar sampai ketemu Allah. Tujuh ratus langit yang waherokon yang batin dilampoi. Umat Islam akan peringati. Enggak mengatakan, tidak ada tuntunannya. Enggak usah terlampau diagung-agungkan loh. Aneh gitu. Aneh kan dia. Kebesaran yang Allah tunjukkan kok kita suruh mengecilkan. Maka kita besarkan ini. Ya Kita besarkan e, peringatan tadi. Mari kita rasakan ini kita berniat mengagumkan syiarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak teman-temannya untuk hadir. Yang dari luar kota, luar pulau, yang mau hadir silakan. Luar kota, luar pulau. Bukan silakan. kalau bisa hadir. Ya Kalau bisa hadir. Jumat 15 Mei jam 8 malam. Sudah datang aja hari Jumat jam 8 malam ikut ngaji subuh silakan pulang ke rumah masing-masing yang mau naik pesawat naik pesawat yang mau naik kapal kapal laut kapal laut yang mau naik motor naik motor yang mau naik kereta naik kereta yang mau naik bis naik bis yang mau jalan kaki silakan rumahnya deket ya, silakan pokoknya intinya ajak semua orang untuk hadir kemudian bagi yang ingin ikut andil untuk pelunasan tanah insyaallah 15 Mei itu kewajiban saya untuk melunasi tanah ya insya masih kurang 1M 350 juta Tapi kalau saya ngomongkan Cuma ngomong 1,2M ya Sebetulnya kurangnya 1M 350 juta Waktunya tinggal 7 hari Dari sekarang berarti Tinggal 7 hari Saldonya berapa minus Saldonya minus Terus kira-kira bagaimana Saya yakin Allah pasti akan ngirim orang-orang yang akan Nolong Ar-Allah Iya akan jadi orang-orang akan nolong Ar-Raudah karena saya pasrahnya kepada Allah taala. Jadi nanti kalau ada orang yang nolong Ar-Raudah itu orang pilihannya Allah. Orang itu pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang enggak nolong berarti tidak enggak kepilih gitu kan. kepilih. Nah, saya minta teman-teman berjuang bersama saya doa saja. Saya kan berjuang dengan jual buku dan lain sebagainya kan? Nah, Anda berjuang dengan doa. Allahumma Allahumma Allahumma Karena doa itulah inti daripada ibadah, inti perjuangan itu di doa. Saya yakin beres-beres. Ini wajah orang stres, atau wajah nyantai ini? Nyantai kan? Gak, gak bingung itu kan? Gak, karena saya yakin, saya yakin-yakinnya kalau semua yang untuk Allah itu ya akan diurus sama Allah itu. Cuman Allah pengen lihat kita sungguh-sungguh gak ngurusnya. Makanya walaupun belum lunas, kita bangun jalan. Perubahan kan ya, jalan. Alhamdulillah gak pernah perai. Kemudian ini yang bagian ini yang granitnya warnanya putih semua abu-abu ini ini bagian masjid ini, bagian masjid. Yang di sini masjid. Kalau yang lainnya adalah muzor musalla. Langsung kita pakai untuk salat, untuk ngaji, untuk wirid, untuk dakwah dan lain sebagainya. Kita pengen Allah tuh senang gitu. Nah, Kanjeng Nabi senang. Oh ya betul ya. Ternyata dibangun tuh mong dipakai gitu. Pakai untuk apa? Untuk salat, untuk apa? Untuk ta'alum wa ta'lim. Untuk apa? Untuk di dzikir, untuk apa? Untuk terima tamu dan lain sebagainya sehingga semua orang yang pernah menitipkan doanya dia doa menitipkan hartanya, menitipkan tenaganya menitipkan pemikirannya itu langsung saldo akhiratnya nambah naik naik terus saldo akhiratnya ya, saldo akhiratnya naik sebetulnya saldo akhirat itu paling banyak pemiliknya itu yang nanti bantung lunasin tanah itu yang paling banyak kalau bangunan kan bisa suatu saat dirobohkan siapapun bisa tuh tapi kalau tanah kan selalu ah, selalu ada. Ya, semoga bangunannya tidak akan roboh ilayomil kiamah kan begitu. Cuman kan kita enggak tahu, mungkin 500 tahun lagi kan bisa jadi bangunan itu dengan panjangnya umur itu bisa bisa berubah kan? Tapi kalau tanah itu tuh, tetap itu. Tanah itu tetap. Makanya upayakan kita berdoa sehingga dapat bagian. Saya loh yang doakan tuh urusan tanah gitu. Saya yang mendo, mendoakan. Sehingga dapat dapat fadilahnya itu dah apa. Dan jujur kalau saat ini saya pegang duit, tidak akan saya bagi urusan arza ini sepeser pun pada siapapun. Ya, enaknya pahala dibagi-bagi. Mau saya habisin sendiri rakus saya. Kalau urusan pahala saya saya rakus. Tapi karena memang kita kondisinya ini belum belum belum ada ya saat ini, maka ya harus di, dibagi dengan yang yang lain. Saya baginya tuh sama Gelo Edwin dapat, aduh, mestinya jangan dapat tuh Edwin misalnya begitu. Mas Edwin ini tim-tim begini nyumbang Rasulullah udah puluhan juta loh. Anda jangan nyemplen-nyemplen ini. Serius nih, bantu Rasulullah puluhan juta. Walaupun motornya model begitu, orangnya modelnya begini. <gifat> Tapi puluhan juta bantu Rasulullah itu. Dan ada orang-orang lain yang, yang apa membantu dengan tenaganya. Mas Takin dan kawan-kawan ini, setiap pondasi itu yang gali, ini tim relawan Rasulullah itu ya. Itu ganjaran nggak entek-entek loh, bayangkan tuh, jadi pondasi. Padahal pondasi ini, ini Agus nih, tim pondasi ini. Gak ente-ente, Andre ini. Pondasi ini kan yang menopang semuanya. Itu yang paling capek itu menggali pondasi. Laitu ganjarannya gak ente. Gak ente-ente. Pahala terus. Nah kita fasta bukil berlomba-lomba. Gimana ya caranya? Saya dapat bagian yang ter, terbesar. Caranya mana Nah saya, caranya begini. Saya ingin dapat bagian terbesar. Dikatakan pengemis, gak apa-apa. Ngemis untuk Allah Ta'ala kok. Maksudnya untuk majlis-majlis il, ilmu. Ngemis untuk orang banyak. Tidak jadi masalah sekaligus saya sedikit meng mengasih tahu sama orang-orang ngomong itu Habib Nurul buat perutkas perutkas minta sumbangan saya nggak pernah minta sumbangan baca perutkas saya cuman ngasih informasi siapa pengen ikut an adil yang mau monggo nggak mau juga alhamdulillah kan seperti itu kalau ada yang mau ya Alhamdu. alhamdulillah saya itu pengen majelis ini dimiliki orang banyak tempat ini jadi miliknya orang banyak semua orang merasa memiliki Kalau gak begitu Ya Allah rumah ibu saya itu kecil cukup buat ngaji Betul kan? Buat ngaji cukup Tapi karena kita pengen melayani orang banyak Biar nyaman ya terpaksa Kita harus capek-capek lelah-elah gitu kan Biar orang itu jadi nyaman Sekarang saya mau nanya Ngaji di sini terasa lebih nyaman atau kurang nyaman? Kurang nyaman soalnya kipas anginnya belum ada babe Mesti ngomong begitu kan Sumuk babe ya kurangnya nyaman berarti biar lebih nyaman nanti harus ada kipas angin kipas angin yang, ba yang bagus kan begitu ya kan nah, itu upaya saya melayani ingin jadi pelayan yang baik pelayannya orang-orang yang cari ilmu makanya e, motonya Al-Rodhu itu motonya kami adalah pelayan umat kan begitu kami adalah pelayan pelayan umat kalau majelisnya pelabuhan hati para pencari ilmu Pengennya orang yang ngaji cari ilmu masuk di sini Hatinya bisa berlabuh, senang tenteram Asal jangan lihat Habibnya Kalau lihat Habibnya enggak jadi berlabuh, lari-lari Welek, karena saya ini orang yang jelek, Dosone kakean, akhlaknya enggak ada karuan Jangan lihat perilaku saya Ilmunya boleh dilihat, walaupun ilmunya juga belum bagus Tapi minimal ada yang yang bagus Nanti kalau apa yang saya sampaikan disimak Akan dapat sesuatu yang manfaat Karena apa yang saya sampaikan kebanyakan Itu berasal dari orang yang titip kepada saya dan orang yang titip pada saya itu orang yang saya duduk berpuluh-puluh tahun, belasan tahun lah. Belasan tahun saya duduk bersama beliau-beliau itu, itu kan ada dititipkan ke diri saya. Lah itu yang saya Pak, saya bagi. Sayang kalau karena orangnya tidak mau ilmunya. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ali, unzur maqal wala tandur man kol. Lihatlah apa yang diucapkan dan lihat siapa yang mengucapkan. Tapi ada yang terus jawab enggak, Beb. Saya lihat Anda, Beb yang mengucapkan. Yang diucapkan saya tidak pernah lihat. Wah, ini ngawur ini. Ya, ini awor jangan tetap apa yang diucapkan itu di ya jangan sayanya semoga manfaat semoga barokah mari kita tutup dengan doa yang bisa kita baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babirahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah wa ala alihi washabbihi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 Wasamihni fi ma malzah wa ma yati, Waktu bni fi diwanisadati, Waseruk bi sabila najati, Fi hayati wa mamati. Allahumma inni taamun fi ataq, Raqibun fi ridaq, Mustaslimun li kazaq, Faktu bni min awliyak, Waseruk bi sabila hudak, Waalhikni bi asfiak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pengumuman dari saya, nusolah ini sudah saya fungsikan untuk sholat lima waktu. Jadi teman-teman yang rumahnya dekat maupun jauh yang pengen sholat berjamaah di sini, silahkan sholat berjamaah di sini. Untuk sholat dzuhur waktunya jam setengah satu. Ya, sholat dzuhur jam setengah satu. Untuk sholat asar waktu komatnya jam setengah empat so, sore. Untuk maghrib sesaat setelah adzan maghrib. Kemudian untuk isya fleksibel. Artinya setelah selesai baca Al-Quran satu juz, roti bulhadad, baru sholat i isya. Kalau ada pengajian begini, ya setelah selesai pengajian. Kemudian sholat subuh, setengah jam setelah adhan subuh. Sholat subuh, setengah jam setelah adhan subuh. Nah yang rumahnya dekat, ayo khususnya subuh merapat. Kita sholat subuh di sini, kemudian minum kopi, terus baca oh, werdul latif, nanti insya Allah ada kajian dikit tiap pagi. Kalau pas saya ada di Solo, ada kajian dikit, baca kalam habaib, ucapan-ucapan para Habib-Habib terdahulu. Nasihat-nasihat, jangan-jangan beliau. Insya Allah, tiap pagi seperti itu. Yang di rumah pengen lihat, atau enggak pengen lihat, yang pengen lihat nanti nanti BBM saya, atau Whatsapp saya. Nanti saya upayakan, biar Mas Seto itu kalau subuh ke sini, tidak dikloni bujunya terus. Atau enggak ngeloni bujunya, terus Mas Seto di atas, biar ketawa ya, subuh ke sini, kemudian nanti streaming gitu. Bisa bantu streaming sehingga majelisnya pagi bisa di-streaming walaupun cuma 15 menit, 20 20 me menit. Cukup jelas? Ada di sini istrinya Mas Seto? Mana? Manten anyar rasa goda begitu ya. <laughs> Itu Manten anyar. Masih baru tapi lama-lama tapi baru karena belum ada 5 bulan ya. Belum ada 5 bulan. Belum. Oh, belum mantap jawabnya. Belum. Semoga berkah manfaat. Wabillahi taufikiday wa assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Azannya ada. Adzan itu panggilan salat. Cahaya